di atas awan、Lalu. di atas awan perahu layar、Lalu. hadirin yang tampanan rupawan tepuk tangan untuk i n d s i a r eh cantik kali kakak ini kakak mau sama om Karin orangnya ganteng tinggi putih terkenal tapi masih jomblo itu kak Om Radi ジュンパ、ジュンパ、ジュンパ、ジュンパ。チョチョオオラカヌーダンナ200リドアルトスカーリバーウジュンパ、ジュンパ、ジュンパ、ジュンパ langsung closing! ジュンパラギ n ンアンカーリンシマタ minimalis! ダンヒドン economis! Tapi mata Karin Belum juga jadi maksimal Sama juga kayak hidung Karin Masih sama aja Tapi syukur Alhamdulillah Karin masih berada di panggung ini Karena Karin udah masuk 10 besar Karin d a p a t telpon istimewa Dari nenek Karin Nenek Karin Eh Karin Selamat ya Karin Iya Nek makasih Nek Hebat kali kau bisa masuk 10 besar Itu pasti gara-gara umur kau 10 tahun Harusnya kau ikut sucak waktu umur 3 tahun Biar masuk 3 besar kau ん p a r a hadiahnya buat apa beli followers Instagram e <tuk> n g a k mungkin <mikir> oh. oh iya karena ini punya 10 orang nenek gitu、oh, Iya kalau ditambah satu lagi bisa jadi klub sepak bola ini namanya ねえネえシャリア。<音楽>